Sudah bersama kami Ibu Eli Selamat, selamat siang e l a m a t siang Ibu Iya selamat siang silahkan Ibu Indonesia kan sudah merdeka Agama bukan bermacam-macam Ibu Itu kayaknya、uh, saya sibukannya bilang ya、uh, Muslimnya itu kayaknya gak bisa menerima gitu ya Bu ya、uh, Harusnya ya Bu ya kita harus lihat loh Bu Itu kan orang beribadah Masing-masing kan punya kepercayaannya ですが、 Jangan lihat seperti kayak gitu lah, masing-masing lah, Bu. Gitu, rasanya itu orang gak punya moral gitu, otaknya itu butuh gitu, Bu. Kasih, Bu. <tuh> Terima kasih, Bu Eli. Kemudian, Ibu Widi, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat Aku sayang, minta ya, masyarakat Indonesia, Sabang sampai Merauke, sadar bahwa semua itu ciptaan Tuhan. Dulu, Indonesia itu lima ratus tahun yang lalu, Majapahit itu semua Hindu Buddha. ももで、ねうん、ううも、私たちは、私たちは、私たちの友達との友達の友達との友達との友達との友達との友達の友達との友達の友達との友達との友達との友達との友達との友達の友達との友達との友の友達の友達との友の友達との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友との友達との友達とのとの友達との友達とのとの友達の友達との友達ととの友達との友との友達との友達との友達との友達との友達との友達との友との友達との友との友達との友達とのとの友達の友達 Janganlah, kita ini n o m o r d e k a sudah S4, bukan S lilin Jadi manusia itu sadarlah Ya kan dua perang-perang Sekarang t u h u d a h tidak model lagi perang u d a h ketihangan l a zaman, yang penting kita m e n g a s i h i sesama seperti diri kita sendiri Lihat kesamaannya Kamu punya hidung dua Eh, hidungnya satu, lobangnya dua Punya telinga dua, ya kan? n Gak g ada kan yang, yang matanya empat Itu kan aneh gitu kan Lihatlah kesamaan-kesamaan gitu Semua manusia itu ada kesamaan Kalau lihat perbedaan memang menyakitkan Wah kamu pendek, i r e n g Jelek lagi, hitam lagi Jadi lihatlah yang Sama-samanya aja gitu Bahwa、hmm. kita ini si bantuan-bantuan itu satu Yang banyak t u h nabinya、Bahan、Nabinya ini yang kacau ini Janganlah ikut itu kayak gitu Ya kan Baik Ibu Kamu bisa menangkap komentar Anda. Terima kasih Bapak, a n e l Oman. Selamat siang. Iya. Kalau saya sih gampang lah ya. Terusin aja begitu. <laughs> Kenapa? Kalau semakin begitu, semakin kelihatan mana yang benar, mana yang gak benar. Semakin melakukan tindakan yang、uh, di luar、uh, kemanusiaan. Orang akan menilai kan. Mana s、mm、i -hmm. yang benar, mana yang enggak? Orang juga g a k g o k l o k o k o k semuanya itu terusin aja. Jadi semua mata itu tidak ada yang tidak melihat hati dan telinga semua telinga terusin aja. Terima kasih. Iya terima kasih Bapak Nawan, Bapak Yustus selamat siang. Selamat siang. Iya s i l a k a n Pak.、Uh, saya mau beri komentar、uh, di dunia ini di alam ini pasti ada yang namanya seleksi alam. Biarin aja mereka tumbuh. Nanti kalau nggak ada j e m a a t n y a pasti tutup-tutup sendiri. Ya, gitu aja k o r e p o i Makasih. Bapak Leo sudah bersama kami. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. s i l a k a n Bapak. Ya, kalau membangun gereja itu menurut saya tidak mengganggu siapapun ya, Bu. Jadi teruskan aja membangun kerja itu Yang merusak itu tuh yang mengganggu gitu Yang menjadi problem, hidupnya berproblem gitu Yang merusak, terima kasih Terima kasih Bapak Leo, Bapak Gilbert, selamat siang Iya, selamat, selamat siang ya. Mbak. Ya, silakan, Pak Iya, s i l a k a n Pak Iya, mana berani untuk meneruskannya lagi Itu kan kalau meneruskan kan berarti kan terjadi konflik frontal ya Dan juga terjadi konflik horizontal itu Ini akar p e r m a s a l a h a n n y a adalah Di tangan keamanan Jadi kalau keamanannya benar-benar、uh, Dalam hal ini polisi ya Benar-benar tegas Siapa yang bertindak merusak Atau apa gitu Sikat abis a dong Ini kan menurut undang-undang dasar p a t u l i n a Setiap warga negara Berhak untuk menjalankan Keyakinannya dia Dia kan n Gak g peduli Sempat itu ada apa, Mayoritasnya adalah agama tertentu gitu, sebaliknya mereka pun harus pikir karena mereka di lari t a s di satu era, mereka tetap diizinkan untuk membuka juga gitu, jadi k i t a jangan berpikiran terlalu b i c i k deh, b i c i k sempit ini, ini kan kalau dilihat dari saya baca ini kan gerejanya HKBP ini, s a u d a r a s a u a r kita yang dari p a p a k n d k a n gerejanya kan ya, nah ini t e r patut untuk dilindungi Ya, jadi harus melindungi yang minoritas i Terima u t kasih Ya, Terima kasih Bapak Gilbert Kemudian penelfon terakhir kita Ibu Lina Selamat siang Siang Mbak Iya, Saya i s a beriakin juga ya Udah tau h disitu masyarakatnya mayoritas muslim Kok bangun gereja Berarti pendetanya yang cari masalah Mbak Tidak, Kan ada aturannya Kalau bangun itu Mayoritas disana boleh lah Jangan kita bikin cari masalah, negara ini kan juga ada aturannya, jangan dipancing-pancing lah, kita udah b u k u m u k a n damai kok, masa k bangun gereja di tengah-tengah. Sekarang mbak bayangkan, mbak tinggal di rumah mbak, terus ada yang buang kai ke kotoran depan rumah mbak, kira-kira marah n gak? g Pasti marah, jadi jangan cari masalah lah, ya, tutup aja lah itu ya, Yuk, makasih. Sudah bersama kami Ibu Yanti, selamat siang. 何がピコメントあるいはパナパンパラヒパディパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ Uh, mereka bijaksana kan ya Padahal dia komunis Kenapa di negara kita yang Pancasilais Kok Tidak bijaksana kita, kita malu ya Sebagai bangsa yang Mengaku mayoritas muslim Tapi n gak g ada kebijaksanaan Ya cuma itu aja ya Bu ya Komentar saya Terima kasih Bu Yanti Ibu Emi selamat siang Halo. Iya s i l a k a n Ibu Ibu saya kesian deh アマオラガオラガ、ヤンソカ、マラ a ラヒン、a ンミノリタス。パダヤワニアナタシガボ、ナンパイヒドゥプ、イッ、ボミイニ、ボミイニ a h カ a ザマトハン、トハントマハバイ、マアパンガシマ a ピニャイアン、タピコサ a ペ a ャーテキトゥ、マシマシンラ、バシアンラ、ジャガンギビーラアパ、レンパリ s アパッパイラアパカイブヤンタディ。ディアハルサダラボ、ヒ a diciptakan sama Tuhan, sadar. nanti n y a juga akan sama-kesama -sama, gitu aja bu. iya, Bapak Jimmy, selamat siang siang iya, silahkan Pak、oh, kalau dalam satu keluarga, anak-anak berantem biasanya orang tuanya gak pernah teges dalam hal bernegara sama pemerintah kita dari dulu sampai sekarang banyak hal kalau dia merasa banyak kandungan sosialnya dia gak bisa teges satu s o a l contoh di jalanan kalau orang naik motor, nubruk kita terpelanting, masuk rumah sakit kita disuruh ganti, padahal a nubruk kita Itu aja suatu contoh hal kecil yang puluhan tahun nggak ada orang mau beresin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jimmy. Kemudian Ibu Suci, selamat siang. Halo. Iya, s i l a k a n Ibu Suci. Selamat siang. Iya, s i l a k a n Iya Ibu, satu lagi yang lupa dari pengamatan adalah pembangunan gereja katolik di Kelurahan Kalid、uh, Kecamatan Kalidres e ya. Tepatnya di depan perumahan Citra Garden 6. Disitu sering ter sekali terjadi demo. ババホスマンスラマティアンスライン サトパパ、ペニャバキャダラ、ペナダラ、インポコピタ、ナポニャニャリ、ジディ、セパヴェプシデル、ペンドニャディエプパンギョウ、アタスカラ、アペンフラジャディビジニア、ポロディパハミンバワー、ケベバサノプリバダ、アダラハカサシマノシラ。ジディ、イトカロキタディスナビサムジャミー、セキラン、ガライリンアファンパサダ、プリバガシ。 Terima kasih. Selanjutnya Ibu Wibi. Selamat siang.、Oh, iya, silakan Bu. Halo. Ibu bisa dikecilkan sedikit monitor radionya Bu, supaya、Halo? tidak feedback. Iya Ibu, bisa dikecilkan、ya. sedikit monitor、so, radionya. k a l a i n g a n disuntar Kelapa Gading, itu dia satu orang, itu b e n t e k banget itu. Jangan rumah sebelah, dia bikin m a s j i d Itu jangan satu lawan sepuluh, itu satu lawan lima ratus. Nah itu kok orang nggak apa apa. ギネイ、フォーハニトカロミサニア、イスラム、アピイトハナトアミンアミッデ、ジュソレアサー、トササディトバトバトラ。ジュソヤマサー、カロマヨリタシアサー、ダディシトラコワワタディニア、ディアンバンサイネ、ビジャジャアラタウン、シ、ブランナウンダギリマラトウラウ、ティガラトラウ、ダラリ、ピンガマシビジャアマララアラフリマラトン、チバカロアイルンシア、アダウンディキ、ウロ、ハジ。 Baik, kami bisa... Ya, terima kasih Bu Wibi. Terputus sepertinya... Bapak Amir, selamat siang. y a selamat siang. Iya, silahkan Bapak. Ya, ini masalah ini saya kira Sarah ini、uh, agak rumit m e m a n g y a Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, di Kanada sendiri itu muslim dibatasi. Karena mayoritasnya non-muslim. Bahkan di beberapa negara itu, bentuk kubah itu nggak boleh lagi dibangun. Itu udah bentuk keputusan pemerintah. Jadi saya kira... バーリースローシアンパーカローキータイツ、ウェイトンタイトンのジューコパーティー。<ian>. Itu saya lihat meskipun disitu mayoritas gitu ya. Tapi kalau dia penempatannya itu baik kok.、Oh, k e Lihatannya nggak ada masalah ya. Kita belum pernah mendengar ada masalah. Jadi kita diharapkan baru radiasi. Mungkin itu bisa menjadi contoh. Di Bekasi, ya di Bekasi Barat. Silahkan pada lihat di sana. Kalau kita naik kereta itu selalu melihat itu. Memang kita harus bisa menempatkan diri ya. Coba kita membangun maksir di Timur Lece. Pasti nggak bisa. Jadi tergantung lah ya itu.、Uh, jangan terus...、Uh, Nadanya pada kontrol takik semua, begitu kita harus menghargai juga yang mayoritas ini. Kalau lingkungannya s e d a h i k i n banyak musli, masa membangun kita itu kan provokasi namanya. Jadi yang sudah damai ini janganlah d i u d a k u d a k atau d i b u a t tidak damai. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian b a p a k h a r i s e l a m a t s i h a k a s h e r a k a s i m a t r i m a kasih. a k a s t a s i h r i m a k a s i t e a k a s a k a h t a k a s i a k s r i a s h t i a k a t e k a s i t a k a m a kasih. t r i a s t i m i t u r i s i h a k a i h Terima kasih. t e r a s t i m a i t s i e r t e r i i h a k i h a k s e r a m a t s i r e ブラガマとビーダブルワンウォール・モーラン。 もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしはしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしは、しもしもしも a もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも k、oh, a juga di sana kan juga nggak mengganggu gitu loh Nggak mengganggu orang Muslim yang ada di sana Itu sebaliknya juga kan Kalau orang Kristen juga mungkin kalau Di wilayah dia ada mau bangun masjid Tata wihara Saya rasa juga d i orang juga nggak ada masalah k o k u selama nggak mengganggu Besi、uh -huh. gitu aja ku、uh -huh. dari saya Terima kasih ya Pak Pak Agus selamat sore Ya selamat sore Silakan Pak Itu betul bu memang harus, apa namanya,、uh, hak mereka yang beribadah ya. Negara ini kan negara pantas sila, y a beranek a r a g a m jadi jangan terfiknah. a s a l sih,、uh, gak pantas ya. s e m a t beragama kok saling m e n g g a n g g u saling menghargai aja itu b e r b a n p i n g a n gitu kan.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 Oke,、okay. Pak Hari、uh, ya, Selamat sore, Ibu Ya, silakan Pak Hari、uh, Mungkin harus aturannya yang d i p e r t e t a s ya Jadi kalau misalnya ada perumahan baru gitu Itu ya sebaiknya、uh, y a gerejanya ada di mana Masjidnya ada di mana Itu udah ada dulu Jadi tidak ujuk-ujuk ini udah banyak pemukiman muslim di b l o k situ Ujuk-ujuk ada gereja Memang itu akan menjadi masalah Misalnya d i hari minggu pengen tenang Tiba-tiba banyak begitu kendaraan Ada nyanyi-nyanyi yang keras n g g o t a tapi i n i nyanyian itu tidak,、uh, tidak match dengan pikirannya Selalu ada masalah Tapi dengan aturan yang bagus Yang jelas gitu Itu semuanya bisa diatasi Jadi nanti yang sekitar masjid mungkin p e m e r i n t a s muslim sekitar gereja kan kita tidak apa namanya orang itu pikirannya kan macam-macam ya、hmm. ada orang yang arif bijaksana kayak bapak yang nomor dua tadi ada juga orang yang masih keras dan macam-macam jadi kita mengakomodir yang s a l u a c s e m a c a m itu kalau、uh, kita main, main paksa begitu itu terjadi provokasi itu nanti malah nggak baik jadinya malah terjadi benturan-benturan timbangan. Ya, Pak Hadi. Ya. s i l a k a n t sore. サロムのチャイヤー、キタカナマツカマ、キタイヤー、ステラン、セラ、キタタリフィルタン、セセセセカン、セセカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セうン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セ e ン、セカン、セカ e セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカン、セカ menghormati juga itu, m a d a prinsipnya itu aja kita harus toleransi. Kita kan negara-negara yang、uh, saling menghormati, yang seperti dulu saya lihat b a n s a ini negara yang sangat b e r u k u n gitu. Kalau ini aja setelah r orde baru, lemser bisa lihat ini banyak organisasi ya sorry ya kita bukan ini ya saling ke permusuhan gitu. Nah, kalau semacam kalau kita kembali ke パステコンバリアエラーオテパルウィトキタシャリングマティ、アタマ、サルニン、ポポ、キタシュカエラー、サ i ニン、パパ、サルポンチャナ、トアタ、コクランアパ、キタイア、サルモバトゥ、パステプリシピア、サキタシャリングアッカイ、キタンガタ、キランヤ、モシュアパイトゥ、キタンガタ。 bangsa kita ini dari dulu menurut k e j a k e r j a a r i penjajahan apa kita ya saling ini juga mengatasi antar umat beragama itu aja sih. Oke、okay, terima kasih.、Yeah. Bapak Muhammad Nur selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah p o k o k n y a ya kalau seperti Bapak yang nomor dua tadi ya andaikan semua umat Muslim sudah kita berpikir seperti itu ya. イダータルプロコファパーシオレエペ i ヤンイセニョランアラップソンワイヤイタディフジュイアラップジャレワンソロコヨタティトバラバッティケスルワパナマクワサルティヤキタラバランキタタトプキャランソラピ ya koreksi diri sendiri jangan aja mau nyerang orang terus gak baik seperti itu Tuhan itu milik semua、hmm. saya rasa seperti itu ya, ya. Waalaikumsalam e r i m a kasih i b a r u f Amin Iya Waalaikumsalam Ibu Elisabeth Halo Selamat sore Ibu Silahkan Ibu、uh, Ini ya Bu、uh, Saya sih memang saya agamanya Kristen ya Bu ya, cuman waktu saya gini、uh, itu kan juga kalau Lebaran kan tutup jalan. Terus kalau Lebaran Haji, potong s a p i tengah jalan. Nah, kalau gereja itu ya, Bu, ya, setelah pengetahuan saya, saya juga pernah sekolah agama Islam, ya.、Uh, itu dia kalau sembahyang juga teriak-teriak. Kalau gereja kan tertutup, Bu. Apa salahnya? Jadi jangan propok, k o r o ini nggak <coughs> ribut lah, gitu l o h Bu. Masing-masing lah, gitu. Menghargai lah, Pancasila lah, gitu l o h Bu. Makasih, Bu. Oke.、Okay.